Sabar adalah pekerjaan komitmen, pekerjaan konsekuensi dari sebuah ucapan. Istiqomah terhadap apapun yang Allah perintahkan, karena yang akan merasakan dari hasil keistikomahan dan sabar di atas istiqomah itu sendiri adalah kita pelakunya. Jadi istiqomah lalu bersabar itu akan membentuk aranam biologis menjadi sebuah kebiasaan yang indah. Dan kuatkanlah kesabaranmu untuk kamu mampu menjaga perbatasanmu Maka batasnya adalah sabar Bukan sabar ada batasnya Jangan bersedih Dan jangan merasa takut Dan mereka diberikan bonus ujungnya itu surga Karena sabar di atas istiqomah